Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang diberikan Yang terhormat uh, Buya Yahya, Yahya. mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Salam memberikan kesehatan Dan umur panjang Amin ya Allah ya alamin. Uh, Kaitannya dengan uh, Apa namanya tadi dibahas tentang uh, Kegiatan kita Untuk uh, Tidak lemah dalam Alhamdulillah anda kutip mengejar musuh-musuh kita. Nah ini uh, ada fenomena, uya, uh, kebanyakan kita sebagai seorang Muslim uh, banyak sekali yang bekerja di uh, perusahaan-perusahaan non-Muslim. Nah di mana salah satu perusahaan non-Muslim itu ternyata dia membuat uh, suatu yayasan yang memang untuk membesarkan agamanya. Nah ketika eh, seorang muslim itu bekerja di perusahaan itu dan mendapatkan suatu eh, prestasi yang bagus apakah kegiatan dari seorang muslim yang kerja di perusahaan non muslim itu apakah memberikan kontribusi terhadap kemajuan daripada eh, yayasan yang dibentuk oleh perusahaan yang non muslim tadi, demikian Bu ya saya mohon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 pekerjaan yang rendah. Misalnya apa? Tidak boleh kita menjadi tukang ceboknya seorang Nasrani yang disengaja untuk merendahkan Islam. Ada ni kerjaan ni mau nak jadi tukang cebok? Oh enggak boleh. Tapi kalau kita membantu seorang tua Nasrani yang memang kita hubungan baik dengan mereka dan dia butuh dibersihkan, enggak ada masalah.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 Merusak Islam, haram kita bekerja di tempat tersebut Ini yang harus dipahami Sebab dia dia kita membantu mereka Dan jangan merasa Sembit walaytahinu Jangan merasa kamu lemah, bumi Allah itu luas Rizki bisa diberikan Allah melalui jalan yang lain Jadi kita jadi masalah itu lemah Tuhan kita adalah manusia sudah Jadi rizki kita dari tangannya manusia Bukan dari Allah lagi Alangkah banyaknya hamba-hamba yang lemah Semacam itu Sehingga dia rela agamanya hilang Bukan kehormatannya bahagia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 ada beli singkongnya tetangga kita dan sebagainya. Oh ini sudah kita itu sudah sudah punya pemikiran ini kalau bukan miliknya orang kafir itu orang Yahudi saya nggak enak makannya ini sudah lidah Yahudi jadinya. Lidahnya nggak mau. Benar, anak-anak kita sudah mulai terdidik seperti itu. Kalau sudah susunya susu lokal, susu yang murni, nggak ada kimianya itu katanya anak kita nggak suka. Harus susunya orang yang stempel Yahudi kan musibah. Kita latih anak kita. Sebetulnya ya kalau kita latih bisa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 Ayam, ini umat Islam tuh kayak begitu merasa lemah, merasa ini. Sekarang kita perlu kepercayaan diri kita. Eh, umat Islam kita ini, jangan cepra saja kayak jagung. Dikasih pemahaman pun masih nggak paham. cobalah kau ambil jagung, mana jagung? Jagung, jagung diletakkan di tangannya lo. Jagung kecil kan? Kamu gede. Iya, saya gede. Tapi masih menuntut. Tapi kasih tahu jagonya biar tidak menganggap saya kayak jagung, masih saja. Jadi nyalahkan orang lain tidak mau membesarkan, tidak mau punya kepercayaan diri. Ini umat kita ini, lihat. Kalau pakai label Islam larang Tapi lihat orang-orang di luar Islam pakai sekolah nama, toko-toko mereka. Ayuh, kita punya toko saja di kamuflase, nah, toko namanya nama apa? West West. Tak tahu nama apa sudah. <laughs> lihat pakai label Islam tidak bangga lagi. Ya. Pakai tanda atribut Islam apa? Tapi mereka mereka punya tanda-tanda yang menunjukkan agama mereka. Mereka berani. Dan penuh kebanggaan, ya. yang muda harus bangga dengan label Islamnya. Bukan kalungan peduk loh ya, nanti beroboh bangga naik ke mana-mana bahwa yang pasti, ya wajar. Jadi harus ada. Tapi ingat, ini kelemahan kita itu. Sehingga apa? Kita jadi kecil, rasa kecil, terus takut dimatok sama ayamnya. Kalau bicara dengan, kalau siapa, agama apa? Islam Islam karena Islam sudah di di, di, di, di, di kecil, rendah, enggak punya kemampuan dan sebagainya. Anda punya kekuatan. Dan Anda bersama Allah yang memiliki semua kekuatan. Berani. Wala tahinum. Jagung. Takut sama ayamnya kok bisa? Dia itu mayoritas besar. Ya, ayo mau buat apa saja bisa. cuma sudah punya pemikiran kayak kayak